Untuk selanjutnya kita akan mulai masuk ya ke pembahasan dari pelajaran kita kali ini. Ya, namun tentunya kita uh, mengetahui dulu ya sebagaimana kalau dalam bahasa kita bahasa Indonesia tentunya sebelum berlatih supaya lancar belajar bahasa Indonesia tentunya uh, seseorang mengetahui apa abjadnya dulu mengetahui huruf a, b, c dan seterusnya. Demikian. Sebelum kita mempelajari bahasa Arab, maka kita juga akan masuk ke pembahasan tentang al-harfu. Kita perhatikan masuk ke pembahasan tentang al-harfu atau huruf. Nah, huruf di dalam bahasa Arab dia terbagi menjadi dua. Yaitu yang pertama dikenal dengan huruf mabani, ya, terkenal dengan huruf mabani. Yang kedua yaitu huruf maani. Ya, sedangkan huruf Mabani tersendiri ya huruf mabani itu sendiri terbagi menjadi dua yaitu huruf sahih dan huruf illah. Nah, kita akan rinci satu persatu Kita akan berikan penjelasan secara singkat. Nah, tadi dikatakan bahwasanya huruf terbagi menjadi dua yaitu huruf mabani dan huruf maani. Sekarang apakah yang dimaksud dengan huruf mabani? Ya. Huruf mabani Huruf Mabani adalah huruf yang digunakan untuk menyusun suatu kata ya, Huruf ini dikenal pula dengan huruf hijaiyah nah, Huruf hijaiyah, yaitu penyusun suatu kata Dan huruf ini tidak mempunyai makna Huruf ini tidak mempunyai makna Hanya digunakan untuk menyusun suatu kata Sedangkan huruf Mabani itu sendiri dibagi menjadi dua yaitu huruf illah dan huruf sahih. Ya, huruf illah dan huruf sahih. Huruf illah ada tiga yaitu huruf alif, kemudian huruf ya dan huruf wawu. Atau kalau mau disingkat aywa, ya, aywa huruf alif, ya dan wawu, ya. Kemudian kelompok yang kedua adalah huruf sahih ya, Yaitu seluruh huruf hijaiyah selain huruf alif, ya dan wawu nah, Untuk penggunaannya nanti kita akan jauh membahas misalnya apa kegunaan dari huruf illah dan huruf sahih Nah nanti insya Allah akan kita sampaikan yang jelas di sini. kita perlu tahu dulu bahwasanya huruf mabani terbagi menjadi dua yaitu huruf illah dan huruf sahih Baik, sekarang untuk kelompok yang kedua dari huruf Yaitu dikenal dengan huruf ma'ani Dikenal dengan huruf ma'ani Baik, yang dimaksud dengan huruf ma'ani adalah huruf-huruf yang telah mempunyai makna Yang dimaksud dengan huruf ma'ani adalah huruf-huruf yang telah mempunyai makna Huruf ma'ani terbagi menjadi beberapa macam. Namun di sini kami hanya ingin menyebutkan dua macam dari huruf ma'ani. Ya, di antaranya adalah huruf jar. Ya, kita perhatikan huruf jar ini sangat populer dalam bahasa Arab oleh karena itu kita perlu menghafalnya. Yang pertama yaitu huruf jar. Yang dimaksud dengan huruf jar adalah huruf yang membuat Kata setelahnya secara umum ya Berharokat akhir kasrah ya. Huruf jer adalah huruf Yang membuat kata setelahnya Secara umum berharokat akhir kasrah ya. Di antara huruf-huruf jer adalah Min yang mempunyai arti Dari Kemudian ila yang mempunyai arti ke Kemudian an Yang mempunyai arti Dari Kemudian ala yang berarti di atas kemudian v yang mempunyai arti di atau di dalam kemudian ruba yang mempunyai arti terkadang ya kemudian b ya b mempunyai arti dengan kemudian k ya k mempunyai arti seperti kemudian li yang mempunyai arti untuk nah huruf-huruf ini dikenal dengan huruf j yang tadi sebagaimana telah disebutkan membuat Akhir Dari suatu kata yang kemasukan Dari huruf-huruf jer ini Secara umum berharokat Kasrah Baik Sekarang Kelompok yang kedua Dari huruf ma'ani Apa yang dikenal dengan huruf atof Apa yang dikenal dengan huruf atof Baik Huruf ataf adalah huruf yang digunakan untuk menghubungkan antara satu kata dengan kata yang lain, ya jadi menjadi penghubung, ya baik menjadi penghubung antara, ya misalnya kata benda dengan kata benda atau kata kerja dengan kata kerja, ya, ini dinamakan huruf ataf. Di antara huruf-huruf ataf adalah wa, ya wa yang mempunyai arti dan, kemudian thumma yang mempunyai arti, kemudian Ya, kemudian huruf au ya, huruf au yang mempunyai arti atau. Nah, huruf-huruf ini dikenal dengan huruf atof ya, huruf atof. Atau kata sambung huruf atof. Wa, tsumma kemudian au.